Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi hadana lihada Wa makunna linahtadia lawla'an hadana Allah Segala puji bagi Allah Jalla Jalanuh Yang dia memberikan bimbingannya kepada kita dia memberikan taufiknya kepada kita Sehingga kita berada di atas kebenaran ini Berada di atas petunjuknya Dan kalau bukan karena petunjuk Allah enggak mungkin saya berada di tempat ini Dan tidak mungkin antum semua duduk di masjid ini Kita bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Kita bisa duduk sabar Sabar dengarin ustaznya ngomong padahal udah ngantuk. Masyaallah, saya lihat sebagian tadi udah cari makan gitu kan. Ini mah siap-siap mah ngantuk kalau lapar enggak bisa tidur kan. Tapi kalau kenyang bisa tidur insyaallah. Alhamdulillah kita bisa sampai ke tempat ini. Itu murni karena karunia Allah kepada kita. Maka kita harus yakin bahwa apa yang kita dapatkan hari ini Nanti malam, besok dan sampai kita mati. Itu karena anugerah ilahi kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. InsyaAllah. Ya Allah semoga salawatmu, semoga berkahmu, semoga ni'matmu. Semoga salammu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk Nabi kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam InsyaAllah Semuanya yakin Bahawa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Dialah yang diberi wewenang oleh Allah untuk menyampaikan agamanya Dan kita sebagai umatnya Harus percaya itu Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Informasi apa aja Kita harus percaya kalau ngaku umatnya Nabi Muhammad. Kalau enggak ya silakan. Dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ya harus taat, nurut, patuh. Dan semoga salawat itu bersambung. Untuk istri-istri Nabi kita Muhammad. Yang terutama adalah Khadijah. Aisyah. Hafsah. Saudah. Juwairiyah. Zainab. Ummu Habibah. Ummu Salamah. Kemudian siapa lagi istri Nabi? Siapa? Maimuna. Ana kasih hadiah antum. Insyaallah. Fadhil. Naam, siapa lagi? Angkat ah. Ha? Maria, enggak masuk istri Maria itu. Nah. Safia, siapa yang ngomong Safia? Kasih hadiah tuh. Kasih baju ngapa-apa tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini lumayan pas tuh. Naam. Siapa lagi? Zainab binti Jahash Tadi sudah Zainab kan? Eh? Sudah. Ada dua Zainab Kasih lagi Bismillah Jangan dilemparin Tidak boleh dilemparin 6 <tuh>. Istri-istri Nabi kita Karena kita yakin Istri Nabi kita di dunia Bakal jadi istri beliau di akhirat nanti Maka kita sayang sama mereka Dan Allah mengatakan tentang istri Nabi Istri-istri Nabi Wah Wa azwa ummahatuhum dan istri-istri nabi adalah ibunda mereka ibu bagi kita bagi umat Islam ni maka semoga solat bersambung buat mereka dan buat putra putri nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa jek putra nabi kita angkat tangan enam Ibrahim terus tunggu jadi batal mah hadiahnya mah. nah Ibrahim Abdullah disebutkan Al-Qasim begitu ada yang mau nambahin boleh silahkan itu putri nah kita bilang putra nih jadi kalau putrinya betul Fatimah tapi enggak apa-apa bapak kita akan kasih hadiah Masya Allah Jangan yang terlalu muda lah dikasihkan. Nah, Fathima, terus Mukhtum, Rukayah, Amazin apa ya? Dan juga semoga salawat dan salam terus bersambung untuk sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terutama adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib dan seluruh sahabat Nabi kita. Yang mereka saling mengasihi, saling mencintai bersama keluarga Nabi Muhammad SAW. Amma ba'ad. Kajian kita tentang apa? Bagi aku. Apa bagi kau apa bagi aku? Hah? Bagi aku. Bagi aku musik itu halal. Tapi sebelumnya, kajian itu diadakan pada tanggal berapa? Tertulis tanggal berapa? 14 Masya Allah. Hijriah, Alhamdulillah. Tanggal Mei, Juninya tanggal berapa? Masya Allah tuh. Bagus ini orang-orang yang lupa, kita kasih dia yang lupa nih. Nah, fapal, gak apa-apa. Kalau udah lupa sama tanggal Masehi, mantep tuh. Iya, kita tanggal 23 Syaban berarti berapa hari lagi kita mau masuk bulan Ramadan. Ramadan. Paling enggak kita ngaji nih tambah ilmu, tambah takwa. Masuk Ramadan mantep tuh kita. Pintu-pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, setan dibelenggu. Tapi kan yang kalah sebagian manusia jadi setan. Siapa yang ikut kajian yang pertama? Naam, antum Ustadz Ahmad Zainuddin Menyebutkan tiga pengantar Antum bisa sebutkan? Kita harus yakin Kalau kita hamba Allah Satu, dua Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah Bakal diganti dengan lebih baik Begitu jamaah Hah? Anda mau tanya sama panitia mah? Ha? Betul itu pengantar kedua. Nah, yang ketiga. Kayaknya bajunya dipotong. <SILENGALAN> nah, fadil fadil fadil fadil. Nah, silakan. Nah, alhamdulillah ya. Yang ketiga mana nih? Oh, pada enggak hadir semua waktu Ustaz Ahmad maghrib. Ana kayaknya izin minum dulu Ustaz, boleh kan? Sare juga Ustaz. Yang ketiga apa jemaah? Ana udah dengerin. Kalau enggak salah yang ketiga itu semua hukum Allah, pasti ada hikmahnya. Iya, semua peraturan yang dibuat oleh Allah SWT Pasti ada hikmahnya Sebelum kita masuk ini Anda mengingatkan Sama yang pertama Yang sampaikan Ustaz Ahmad itu Bahwasannya kita semua Hamba Semuanya enggak ada yang bukan Bahkan Sayyidul Istighfar Istighfar yang paling Mulia Gimana? Allahumma Anta Rabbi Ya Allah Engkau adalah Robku, Engkau adalah Penciptaku Pemilik diriku Wa ana Abduk Selesai itu dan aku hambaMu. Ketika ada hubungan itu seorang hamba meyakini iya, aku hamba, aku bukan siapa-siapa. Kemudian di doa pelipur lara, siapa yang ingat doa pelipur lara? Jangan nantum lagi lah yang lain, nantum udah dapat banyak malah. 6 doa pelipur lara, silakan yang paling akhir. Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ibnu abdika, Ibnu amatik. Gitu. Anak kok jadi lupa juga. Gak apa-apa lah kasih hadiah untuk nah. orang. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ya Allah, tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Dan aku ini adalah hambamu. Engkau yang menciptakan aku. Wa ana abduk. Adapun doa. Pelipur lara Allahumma. Inni abduka ibnu abdika ibnu amatik. Ya Allah, bapakku hambamu. Bapakku. Jenderal bintang empat pun itu hambamu. Ibundaku juga hambamu ya Allah. Berarti keturunanku ini sampai ke paling atas Keturunan hamba ya Allah Aku hambamu Maka tolong tuh Yang mungkin udah berpangkat lupa Kalau dia hamba tetap Jadi benar-benar asli Kita ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita mau mengkaji sekarang Bagaimana peraturan dari Allah SWT Apa sih Kalau kita kerja paling enak tuh saya contohkan sama polisi, sama tentara tuh. Dipanggil sama atasannya Joko. Apa kata dia? Siap dan siap dia. Mau disuruh apa? Eh, kau berdiri di sana ya. Dan ini berdirinya sunnah apa wajib, Dan? Bisa digampar tuh sama atasannya tuh. Kamu nih ngaji tanya sunnah sama wajib, udah perintah langsung amalkan. Begitu aturannya. Maka orang yang beriman sifat mereka wakalu sami'na wapokna selesai itu orang-orang beriman sami'na ya sudah anak dengat anak taatin tapi kalau nggak bisa gufranakarabbana wa ilaikaalmasir ya Allah ampunanmu ya Allah anak hambaMu yang penuh kelemahan mungkin nggak sempurna dalam pengamalan <coughs> agama kita sebenarnya tadi anak sudah kasih pertanyaan sama mereka supaya tanya sama anak ternyata nggak tanya anak suruh ceramah sama antum ini sekarang. Jadi tidak ada, tidak boleh tanya antum sama mana sekarang. Boleh boleh nanti antum tanya sama mana. Bicara masalah musik ni, apa tidak termasuk berlebih-lebihan orang yang mengharamkan musik? Kok bisa sesuatu yang nyaman, yang menghantarkan tidur kita, membuat hati ini menjadi oh menghayal tuh. Kok bisa haram, Ustaz? Kita aja dengar suara-suara burung itu halal gitu. Suara-suara yang indah. Kok ada orang yang ngomong musik itu haram? Dari mana, Ustaz? Kemudian apa masalah ini bukan masalah khilafiah, Ustaz. Kalau memang ada ulama yang mengatakan haram, mungkin ada yang mengatakan halal juga. Sebelum jawab ini, saya akan menceritakan kejadian Berapa tahun yang lalu Seribu Tiga Hijriah Dua puluh tahun yang lalu Anda belajar di sebuah pesantren Pesantren itu namanya Gak apa-apa Anda -apa sebutin nama pesantren Nanti diedit aja Kalau memang gak boleh ya Pesantrennya pesantren Al-Irsyad, al, al Islamia di kota Bondowoso. Jauh di ujung timur sana. Sebuah pesantren modern. Belum kenal sunnah pesantren itu. Tapi guru-gurunya top, hebat-hebat. Lima tahun anak sekolah di pesantren. Kita dididik untuk mencintai musik. Dididik untuk mencintai musik bahkan kita tiap pekan ada acara uh, apa marawis ya. Sambil joget-joget, kita diajari main trompet, main macam-macam. Karena ketika itu buat kita musik itu halal. Bahkan Pak Kiai kita di pondok itu jangan ditanya, kelasnya kelas nasional tuh. Hebat. Bahkan nama beliau harum tertulis di buku-buku sejarah. Dan di pesantren kita kita punya klub drum band paling terkenal. Bahkan pernah main di istana. Klub itu. Kita gak pernah tahu. Buat kita musikal pas. Lima tahun di pesantren. Terjadi keributan. Keributan itu terjadi. Ada ustadz-ustadz yang ngomong musik haram. Akhirnya terjadi dialog antara dua pesantren. Pesantren Al-Irsyad Al-Islami Bondowoso dan pesantren Al-Irsyad Al-Islami tengaran salah tiga. Dialog terjadi antara dua pesantren yang Bondowoso benar-benar Masya Allah. Mereka itu kalau musik bukan cuma diajarkan, dicintai. Kita mencintai musik itu. Ketika itu yang namanya main trompet, main apa, anak-anak itu pada pinter-pinter semua. Terjadi dialog. Dialog itu seru Kita kan masih santri ya Kita nonton tuh Dari jendela di sebuah perpustakaan Semua kitabnya pada gede-gede semua Yang dibawa Masya Allah mana nih yang menang gitu kan Pas surat isya Imamnya itu baca Surat al-hujurat Ya ayuhallazina amanu la tuqaddimu Baina yadayillahi wa rasulih Wattakullah Wahai orang-orang yang beriman Jangan kalian tuh melampaui Melangkahin Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wataala. Itu yang dibaca. Anak ingat sampai sekarang. Oh, ini mungkin masalah itu. Perdebatan yang tidak ketemu ujungnya. Ini menarik ustadz. Jadi antara pembicaraan antar dalil balik saja. Ya? Nah. Antara halal dan haram satu masalah lain itu membawa dalil dan ujau-ujahannya menurut mereka. Terus apakah ini masalah khilafiyah yang akhirnya kita sebagai uh, orang awam bisa memilih ah uh, ini kan sama-sama dalil Apakah ini masalah fikih saja, apakah uh, ini mutlak ini harus mengikuti yang A atau yang B Gimana Jamal? Iya kita jawab kan? Ya. Siap Ana ceritanya belum selesai maka dimana. <laughs> Oke jawabannya ada di cerita ini, selesai mereka debat Ternyata di pesantren kita itu ada beberapa teman dari Alirsyat sana yang pindah. Yang dia kenceng. Kita punya guru-guru yang mengabdi dari syat itu. Pesantren kita benar-benar mereka memusuhi namanya musik. gitu. Maka terjadi ada bentrok di dalam pesantren itu sendiri. Antara kubu yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Ana ditanya ketika itu ana ingat ana sebagai ya ketua osisnya lah di pesantren. Kita tiap sore di pesantren itu Tiap sore Mesti nyetel musik Tapi sama gurunya Tidak boleh ada Tidak boleh ada syairnya Jadi instrumen ya Instrumen aja disetel Kita main bola, olahraga, apa itu disetel Suatu saat ketika Anak nyetel datang teman Dari pesantren sana Dia ngomong Fik Menurut ente Musik itu apa hukumnya? Ana ngomong Ada dua pendapat Yang satu mengatakan haram Dan satu menyatakan halal Dan Ana milih yang halal Kita namanya anak-anak waktu itu Kita yang penting Oh ini kan berarti khilaf boleh lah Orang semua punya kitabnya gede-gede gitu kan Sama tuh kitabnya Berarti boleh Ana katakan sama dia Ana gak ngerti masalah hukum Pada waktu itu Bahkan kita sudah mendarah daging Walaupun kita gak jadi musisi ya Belum kita waktu itu Karena kita mau jadi ustadz Cuma ustadz yang suka musik Dididik seperti itu Sudah berlalu kejadian itu Tetap Namun seorang muslim Kan dituntut untuk belajar Untuk mengkaji Apa benar se, apa ya, Seremeh itu kita boleh memilih Setiap ada perselisihan kita boleh memilih. Ada khilaf nih diantara para ulama, ente milih yang mana? Ya ana milih yang enak lah. Apa boleh seperti itu? Atau kita sebagai seorang hamba harus hati-hati. Ternyata tidak semua khilaf, laisa kullu khilafin mu'tabar illa khilafun fihi hadhun minan nazar. Tidak semua perselisihan itu bisa diterima, kecuali khilaf yang memang ada ruang untuk beda pendapat di situ. Apakah musik ini termasuk yang ada ruang untuk khilaf pendapat Itulah yang kemudian Ana mengkajinya Ana belajar Karena kita di pesantren, kita dididik untuk bisa baca kitab Ternyata perselisihan itu Tidak bisa diterima Kenapa? Imam yang empat Kita bicara imam yang empat Siapa yang bisa menyebutkan imam yang empat bersama tanggal matinya? Nah. Masa gak ada mah? Oh ada tuh. Di sebelah Sono. Fadwal. Imam yang pertama. Abu Hanifah. 150 Hijriah. Alhamdulillah. Yang kedua. Imam Malik bin Anas. 179 betul anak-anak koreksi betul nggak anak lihat di sini. Nah, Fabel. Nama. 204 hijriah, Imam Ahmad. 241 hijriah, masya Allah. Kasih double dua hadiah, double, yeah. double hadiah ini, masya Allah. Satunya buku lah, kasih buku nggak apa-apa, masya Allah, masya Allah. Nah. Itu imam yang empat Dari mulai Abu Hanifah Satu lima puluh Pada seratus lima puluh hijriah itu lahir imam syafi'i baru lahir tahun lapan puluh hijriah ya, imam Abu Hanifah Meninggal satu lima puluh Pas meninggalnya Abu Hanifah lahirlah imam syafi'i Maka dikatakan matal imam wa wawulidal imam Meninggal seorang imam dan dilahirkan kembali seorang imam yaitu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Malik 179. Kemudian Imam Syafi'i 204 dan Imam Ahmad 241. Subhanallah. Itu imam yang empat berpendapat haram. Saya ngomong mau milih madhab yang mana ana ini? Kalau empatnya nya haram. Eh, ada madhab lain kata dia. Mazhab Zahiri itu ngomong halal. Ah. Ibnu Hazm, Ibn Hazm nih. Ibnu Hazm ini menyatakan halal. Coba kita lihat kapan Ibnu Hazm lahir dan kapan Imam yang terakhir meninggal. Siapa yang tahu Ibnu Hazm itu lahir kapan? Ada yang tahu? Ana harus nyontek juga jemaah. Ibnu Hazm ini Beliau dilahirkan tahun 384 Hijriah. Imam yang terakhir meninggal kapan? 241. Jadi 143 tahun ya. Betul. 143 tahun kemudian lahir Ibnu Hazm. Dia meninggal tahun 456. Jadi perbandingan meninggalnya dengan meninggalnya Imam Ahmad 200 tahun kira-kira. Ibnu Hazm Ini berpendapat bahwasanya Musik itu halal Ana ngomong kira-kira Bisa diterima enggak ya Kalau ana mau ikut hawa nafsu ana Waktu itu ana akan ikut Ibnu Hazm Tapi setelah dipikir-pikir Masa imam yang empat ini salah Kemudian satu imam nih Bener Pendapat dia itu ternyata Mendohifkan semua hadis Dia mengatakan dalam kitabnya Al-Muhalla Ibnu Hazm yang menyebutkan kira-kira 21 hadis tentang musik. Kemudian dia mengatakan kata dia Tunggu nih, mana perkataan Ibnu Hazm? Kullu ma ruwiya fiha Semua hadis yang diriwayatkan tentang musik ini adalah batil, enggak benar dan palsu. Kok bisa? Masa imam yang empat nerima hadis palsu sama hadis batil Mana jadi bingung? Kayaknya enggak Maka kita lihat nih, Bagaimana pendapat ulama Tentang hadis-hadis yang katanya Ibnu Hazm semuanya Batil dan palsu Ternyata Ibnu Hazm ini seorang alim ulama yang besar yang senior Tapi dia bukan ahli hadis Sosok ahli hadis yang lebih dari beliau Imam Bukhari umpamanya Imam Bukhari mensohhihkan hadisnya. Ibn Hibban, pengarang kitab sahih Ibn Hibban mensohhihkan hadisnya. Maka anda ngomong, sepertinya harus dikaji lebih dalam lagi. Apakah benar yang katanya Ibnul Hazim itu semua hadis tentang musik itu batal dan palsu? Kalaupun ada yang sahih ya nggak sorry gitu kan? Nggak, nggak ada penyebutan musik itu nggak ada. Maka di sini Kita tidak akan merendahkan Ibn Hazm Ibn Hazm adalah sosok ulama senior Dan ketika kita Mengkoreksi pendapat Ibn Hazm Kita tidak mengkoreksi pendapat itu Dengan pendapat kita Siapa ente gitu loh Baru jadi ustad udah berani menjelek-jelekkan Ibn Hazm Lah ma'adallah Kita menjelek-jelekkan Ibn Hazm Kita berbicara tentang agama nih kita membandingkan antara pendapat yang mengatakan halal dan haram Bukan masalah makruh ini Antara satu di ujung neraka Yang satu juga di ujung neraka Yang mengatakan haram Berarti dia Ya sudah Yang melakukannya bisa masuk neraka Yang mengatakan halal Kalau ternyata dia menghalalkan yang haram Maka dia juga berbahaya urusannya Ketika menghalalkan yang haram Ibn Hazlim adalah ulama sayur Beliau memiliki buku-buku yang banyak sekali Tapi tetap buat anak Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad bin Hanbal Beliau lebih agung buat anak Kita ini orang awam Mau ikut siapa? Orang awam kan biasanya taklid kan ya Ikut-ikutan Kita mau Ustaz, anak ini tidak tahu dalil Zat. Cobalah anak ingin tahu siapa sih yang berpendapat ini Imam Syafi'i, alhamdulillah udah ana ikut Imam Syafi'i. Enggak apa-apa. Karena kita mungkin enggak bisa untuk mengkaji dalil, tapi dilihat antara imam-imam itu mana yang lebih bertakwa, mana yang lebih berilmu dalam permasalahan yang sedang diperdebatkan itu. Nah. Jangan dulu. Lah. Oh. Semua ulama setelah Ibnu Hazm taklid Ibnu Hazm. Semua ulama. Ulama mutaakhirin yang ada sekarang dari ulama-ulama Azhar ya. Mereka itu hanya menyambung perkataannya Ibnu Hazm, menguatkan perkataannya Ibnu Hazm. Karena imam sampai disebutkan imam yang menghalalkan musik itu Ibnu Hazm. Jadi semuanya itu jadi akarnya Ibnu Hazm. Enggak ada Yusuf Qodori saatnya. Gimana? Yusuf Qodori juga Iya, umamanya Syekh Yusuf Qardawi, Abu Zahra Ulama Mesir kemudian Muhammad Al Ghazali, ulama Mesir yang di buku-buku mereka mereka menyebutkan bahawa saya, musik itu halal selama tidak membuat orang itu lalai, gitu ya. Itu halal. Siapa imam mereka Ibnu Hazm. Jadi pokoknya ini di Ibnu Hazm. Kalau kita bisa mengkaji pendapatnya Ibnu Hazm selesai semuanya, selesai semuanya. Karena ada di pokoknya ini. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm itu dia mengatakan itu tadi. Semua. Syekh albani mengatakan hadis doif kalau semuanya doif kalau banyak itu bisa jadi hasan hadisnya banyak sekali enggak ada tuh batil maka kita lihat bagaimana ya, niat pendapat-pendapat ulama hadis tentang hadis-hadis musik itu gitu kiranya hmm. nah tadi Ustaz mengatakan uh, dan Ustaz belum menyebutkan hadis-hadis yang sahih yang mungkin bisa uh, Ustaz utarakan Dan mungkin siapa saja yang Hadis-hadis uh, uh, Yang yang, yang mensohikannya Mungkin juga ulama-ulama sekarang Ataupun yang terdahulu. <coughs> itu nah. Ya kalau bicara Hadisnya sudah disampaikan Ustaz Ahmad Zainuddin nah. waktu itu La ya'tianna aqwamun Yastahillun al-hirra Wal harira Wal khomra wal ma'azifa Akan datang suatu masa yang orang-orang itu menghalalkan Zina Nah Alhamdulillah nih penghalalan zina Sekarang kita lihat tampak sekali Dan Antun bisa bayangkan WTS sudah habis dari bumi Indonesia WTS sudah gak ada lagi Yang ada apa? Wanita harapan Hah? Wanita harapan tuh, Anak sampai bingung itu Ketika seorang mengatakan Ini kerjanya apa? ana wanita harapan. Keren banget kerjaannya mah. Siapa yang mau jadi mau jadi harapan? Penghalalkan itu mulai. Orang ketika tahu WTS wanita tuna susila, mau enggak mau dia suatu saat akan bertobat. Karena dia tahu ana ini tuna susila nih. Yang ana lakukan nih haram. Tapi dibikin tuh supaya enggak jadi haram. Ente itu PSK. Apa? pekerja seksual komersil. itu enggak hafal? Insyaallah. <tik> enggak apa-apa, enggak apa, apa Iya, itu yang terjadi. Enggak ada tuh sekarang yang namanya pelacur. Yang ada PSK, wanita harapan, ini salah sebut bentuk ya menghalalkan akhirnya. Orang yang awalnya dia mau tobat, enggak mau tobat kenapa? Orang saya ini menghibur, ustad Saya ini menyenangkan kaum lelaki, ustad Nauzubillah, nauzubillah min dzalik. Kemarin sudah ditutup Tudoli ya. Kita Alhamdulillah bersyukur sama Allah. Jalla Semoga semua tempat-tempat kemaksiatan ditutup. Wal -harir. Mereka menghalalkan harir. Sutra. Kemudian wal khomra. Minuman. Bagaimana? Saya ingin katakan bahwa saya menghalalkannya ini bukan mereka yakin itu haram. Bukan. Mereka menghalalkannya itu karena ada syubhat Orang yang menghalalkan musik. Dia tidak mengatakan dia kafir, tidak. Karena dia menghalalkannya menurut dia. Ini hadisnya masih lemah. Kan segala sesuatu itu halal kecuali yang ada dalilnya. Ketika dalilnya lemah, ana rasa ana enggak. Enggak mau ikut gitu, enggak. Apakah benar seperti itu? Ini hadis mengatakan mereka akan menghalalkan zina, sutra bagi kaum lelaki, kemudian yang ketiga khamar. Khamar itu sudah enggak disebut minuman keras sekarang. Di Arab itu disebut namanya al mashrubat ar-ruhaniya. Minuman rohani orang kalau minum, ente minum apa ini? Minuman rohani biar ente tenang gitu kan. Orang kan oh, coba gitu kan naudzubillah. Naudzubillah. Itu orang menghalalkan itu. Dan yang keempat wal ma'azifa. Ma'azif itu jam'u mi'zaf. Jamak dari mi'zaf. Mi'zaf itu artinya alat musik. Subhanallah Dan ini salah satu jawami'ul kalim Yang diberi Rasulullah SAW Beliau mengucapkan kata-kata yang ringkas Tapi maknanya luas sekali Beliau tidak mengatakan yang haram itu Gendang Yang haram itu tombur Yang haram itu piano enggak Maazif Karena memang banyak alat-alat musik Yang tidak ada di masa Rasulullah SAW Yang terjadi selanjutnya Hadisnya ini katanya Ibn Hazm Daif sama palsu Tidak palsu kalau hadis ini Ibn Hazm akan hadisnya muallak Muallak itu yang tidak disebut Perawinya Bukhari menyebutkannya dalam sahihnya Tapi dia tidak menyebutkannya secara musnad. Sanatnya lengkap enggak, Ada yang terputus okay, Imam Bukhari menyebutkan itu dengan Siqatul Jazm Yang pasti dia merewatkan hadis itu Dan kemudian kalau dikatakan putus Oke okay. Imam Bukhari tidak menyambungnya, tapi ulama hadis bukan hanya Imam Bukhari. Perawi-perawi hadis itu banyak sekali. Imam-imam itu. Oleh karena itu, Ibnul Hajar al-Asqalani yang bermatlamah syafi' dia menyambungkan sampai dari sembilan jalur hadis itu bersambung sampai Rasulullah SAW dan terbukti hadis ini diterima oleh ulama-ulama madzhab yang empat dijadikan itu sebagai patokan. Kenapa mereka berpendapat musik itu haram? Siapa aja yang mensohhikan? Anak kepingin tahu? Kalau orang tumbuh kepingin tahu ni, anak sebutinnya. Yang pertama mensohhikan Imam Bukhari dengan dia menyebutkannya dalam kitab Sahih Bukhari. Yang kedua Ibn Hibban. Ibn Hibban ini ahli hadis yang mengarang kitab Sahih Ibn Hibban. Yang kedua Al Ismaili. Dia juga menyusun Mustadrak, kalau nggak salah. Yang bersambung hadis-hadis yang bersambung kepada Rasul saw. Kemudian ibnu Salah ash syafii yang madhabnya Imam Shafi'i. Kemudian yang ke lima Imam Nawawi. Imam Nawawi pengarang Majmu Usyairah Muhadzab, pengarang Riyadus Salihin, pengarang Kitab Al adhkar penyusun Kitab Al Arba'in An Nawawi beliau mensohhikan hadis ini. Kemudian ibnu Temia al Hambali dari madhab Hambali beliau juga mensahihkan kemudian Ibnu Al-Qayyim Al-Hambali kemudian Ibnu Katsir al syafii kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani kemudian Ibnu Al-Wazir As-San'ani al kemudian As-Sakhawi pengarang kitab dari hadis kemudian Al-Amir As-San'ani al itu ulama-ulama besar dalam ilmu hadis dalam ilmu hadis semuanya mensahihkan hadis tentang musik. Kok enggak diikutin mereka? Kok pada ikut Ibnu Hazm ulama-ulama sekarang? Kalau kita disuruh milih, maka pilihlah yang ahli. Ibnu Hazm beliau ahli dalam usul dalam ilmu usul fikih, mereka memang ahli. Bahkan buku-bukunya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam Al-Muhalla, itu buku-buku tentang usul fikih tentang apa ya, pokok-pokok permasalahan fikih Itu kitab Ibn Hazm Belum mengarang banyak kitab Tapi beliau tidak lebih senior dari Imam Bukhari Tidak lebih senior dari Imam Ahmad Tidak lebih alim dari Al-Asqolani Dalam masalah hadis. Antum kalau mau betulin motor Antum Jangan berangkat ke tukang jam Tukang jam, eh dia pintar set, untuk reparasi Betul reparasi apa dulu? Kita tidak betul dia alim tapi di, di babnya, di keahliannya. Tapi kalau untuk mau betulin motor, ya tanya lah paling enggak sama tempat-tempat yang memang khusus. Buat ana nih, yang ilmunya lemah, kalau ana disuruh mencari hadis ini dari awal sampai akhir, mungkin sampai tua ana enggak ketemu-ketemu. Maka ana melihat itu ulama-ulama besar yang mensohiken hadis ini. Apakah kita masih mau mengatakan, enggak Ana mau ikut pendapatnya Amin Hazam Yang mengatakan semua, semua Hadis yang diwetkan dalam masalah musik itu Do'i Fatuh atau palsu Mungkin Seperti itu Gak samalah orang yang ahli Sama yang tidak ahli Gimana, gimana bang Hadis-hadisnya Kayaknya antum gak usah baca Itu mah susah nak jawabnya Gimana Nanti lah kita mau dengar dari dari mereka. Tapi anu mau sebutkan hadis-hadis yang sahih itu mana aja Ustaz? Sudah disebutkan oleh Ustaz Ahmad pada waktu itu. Dan kalau hanya ada satu hadis yang sahih, kita harus taat enggak? Harus taat Hadisnya sahih. Ternyata hadisnya banyak sekali. Selain hadis yang disebutkan Imam Bukhari tadi dan hadis itu disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, sebagian orang Pobi. Ya. Albani yang nyebutin. Anda enggak mau. Tenang nih. Albani itu dia gurunya Albani itu siapa? Sama tuh. Ibnu Hajar Al Asqalani, dia juga mengambil ilmunya Ibnu Hajar, Ibnu Haiban, Imam Bukhari dan beliau tidak mensahihkan hadis itu dengan diri sendiri. Tidak. Kita sudah sebutkan. Yang mensahihkan itu banyak ulama-ulama senior dalam ilmu hadis. Kalau ada ulama fikih mensohhikan hadis kita tanya dulu, ente enggak ahli dalam imun. ini, ente ulama fikih gitukan? Kita tanya siapa ulama hadis yang mensohhikan? Fulan kita lihat, kita cek kembali yang bisa mengecek serahkan dicek kembali. Tapi jangan ikut ikutan mengatakan enggak anak mau ikut ibnu Hazm, karena buat anak itu lebih mendukung, ya profesi anak. <guluh> Boleh macam itu kan? Ini hadisnya jelas sila, tu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. Rasulullah SAW mengatakan Sautani mal'unani Fid dunia wal akhirah. Ada dua suara yang terlaknat Di dunia dan di akhirat Mizmarun inda ni'mah Suara seruling Ketika dapat nikmat. Ah Lebih senang-senang Sama serulingnya. Warannatun inda musibah Dan merintih, meratap ketika Dapat musibah Hadis ini riwayatkan al-bazar Di musnadnya dan disahikan oleh para ulama Kemudian hadis yang ketiga Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis Ibn Abbas mengatakan Innallaha harrama alaiya Sesungguhnya Allah mengharamkan buat aku Au harrama Atau Allah mengharamkan al-khamra Khamar Khamar minuman keras Wal-maisir dan judi Judi semua sepakat haram Semua sepakat haram Dulu di masanya order Order lama, order baru Orde baru ya masnya Pak Harto. Ada sebuah judi terselubung, namanya SB. SD SB SB PORKAS PORKAS singkatan apa tuh PORKAS? <laughs> Oke okay lah, itulah. Itu orang-orang kan sampai Pak Haji. Anda ingat waktu SD itu ngelihat ya orang pakai sarung, pakai kopiah beli itu nomor. Nih tekan. Karena dia nggak tahu kalau itu ternyata judi. Tapi karena terselubung orang mah nggak kebayang tuh jadi kemudian wakubah wakulmuskin kubah kubah ini adalah genderang apa namanya? Anda nggak tahu nama-nama alat musik itu apa yang bundar-bundar itu? Rebana? Hah? Bukan rebana. Rabana. Gendang Rabana. ya, gendang lah. Wakulmuskirin haram dan semua yang memabukkan itu haram. Ini hadis diruatkan oleh Imam Ahmad dan Bal dan disohhiken oleh para ulama. Kemudian hadis lain yang diwakilkan dari Abdullah bin Amr bin As kita lihat nih hadis-hadis ini bukan dari satu sahabat, bukan dari satu sahabat sehingga kalau dari satu sahabat kemungkinan masa yang lainnya enggak tahu. Ternyata hadis ini dari Abu Hurairah, dari ibnu Abbas, dari Abdullah bin Amr bin As hadis itu dari banyak sahabat ujungnya sebagai pertanda di masa itu mereka berpendapat musik itu haram. Inna Allah azza wa jalla. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal haram al-khamra wal-maisra wal-kubah wal-gubayra wa kullu muskirin haram. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan minuman keras, maisir dan kubah tadi. Genderang itu wal-gubayra. Gubayra ini minuman keras yang ter terbuat dari jagung. Dulu ada orang yang ngomong Apa sih hukumnya minum air? halal minum air itu, kemudian makan kurma apa hukumnya halal, terus kalau kurma campur air disimpan, kok bisa jadi haram? karena jadi homer dia, air sama kurma disimpan di satu tempat di apa istilahnya, difermentasikan, dia ngomong kok inti bisa ngomong haram? ini kan cuma air, cuma kurma. Allah mengatakan, Rasul mengatakan kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan haram. Dalam hadis ini disebutkan, kubah alat-alat itu ternyata haram. Biasanya nih kalau kita lihat hadis-hadis ini nyampur antara minuman keras, judi, terus apa? gendang. Kok dikumpulkan tuh? Biasanya memang berkumpul di dunia ini. Orang kalau main judi mesti ada ada musik tuh. Ada yang main judi diem-dieman, ada Ustaz. kata dia yang takut sama polisi itu diem-dieman. Ya, tapi kalau tempat-tempat yang banyak itu dikumpulin tuh bahkan dicampur sama perempuan-perempuan. Nah, -perempuan. alhamdulillah minzaiq dan masih banyak tuh yang lainnya hadis-hadis itu. Antum katanya mau tanya sama Anand? Jadi, Jadi gini ustadz, nah. <coughs> karena Rasulullah pada ketika hari raya itu Membiarkan sahabat bermain gendang itu Ustadz, bermain dove ya. Jadi itu menjadikan alasan bagi orang-orang bahwa toh Rasulullah juga main musik. Pada saat itu kan belum ada gitar memang. Jadi pada saat itu memang Rasulullah bermain alat musik yang memang uh, sesuai dengan zamannya begitu. Kalau sekarang ya sama saja. Bagaimana Ustadz? Tunggu, tadi ngomong gak ada gitar pada masa itu. Siapa ngomong gak ada gitar Pak? Di masa itu juga ahli-ahli maksiat itu udah terkenal Mereka punya gitar Arab yang perutnya gendut tuh Iya, ada tuh model-model Subhanallah antum ini jangan berpandangan orang-orang dulu itu Hiburannya masih kecil Di masa Nabi Sulaiman Di masa Nabi Sulaiman marmernya kayak air Marmer masa Nabi Sulaiman ini berapa ribu tahun yang lalu Kemudian masa Fir'aun Fir'aun itu punya penari-penari. Ah, na nah kita katakan tuh. Di masa itu sudah ada. Kalau dikatakan di masa Rasul kan adanya cuma rebana. Enggak. Ada macam-macam alat musik. Ada seruling. Makanya disebutkan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang namanya genderang itu ya. Apa namanya? Bukan genderang lah yang besar itu. Model kalau rebana kan kecil ya. Seperti itu. Sebelum anda bicara masalah itu. Masalah Eid. Atau kita bicara masalah iklan Rasulullah SAW Itu membiarkan seorang jariah Dua orang anak kecil Untuk bermain rebana Boleh Maka siapa yang mau main rebana ketika id Ketika idul fitri Idul adha Atau dalam pernikahan boleh Ustaz, Katanya Kata Ustaz Ahmad waktu itu cuma Anak-anak kecil Nah ini masalah ada khilaf di masalah ini Jumhur ulama membolehkan Jumhur ulama membolehkan selain anak kecil karena di masa Rasul itu kejadian kejadian anak kecil yang mukul tapi bukan hukum buat anak kecil, bukan berarti kalau ada orang dewasa lebaran umpamanya laki boleh, jumhur ulama mengatakan boleh asal ketika lebaran. Nih lagi lebaran kumpul. Eh, main nih. Lebaran doang. Setelah lebaran simpen lagi. Pakai gitar boleh, Saudara. Gitar lagi anggur mah. Doof. Nah, ya kan. doof nah, ini. Kau khawatirnya ketika Lebaran berarti selain doof boleh. Nah, nggak, nggak. Ya inilah Rasul Salawat. -sal. Yang lainnya makanya kita perlu membaca sebentar lagi. Anak aku bacakan. Bagaimana pendapat ulama Madhab Syafi'i masalah gitar yang lainnya itu. Semua sepakat yang boleh itu doof. Disebutkan sama Nabi ad doof dan perempuan itu tadribut doof memukul rebana. Bukan rebana yang ada. Krenceng krencengnya itu, bukan. Jadi rebana aja, seperti itu. Jadi kalau mau bicara alat musik yang lain, tidak. Kemudian yang Ana ini sampaikan, kita ini yang ngaji sunnah juga ketika Lebaran sama dengan tidak Lebaran yang disetel ngaji. Eh, kok ngaji yang disetel kan Lebaran? Haram musik. Oh, Oke, okay, haram musik. Tapi Lebaran ini ada penghususan. Penghususan. Ketika Abu Bakar marah dengan dua budak yang mukul itu, kata Rasul, dakuma. Biarkan keduanya bermain. Biarkan keduanya bermain. Liaklah menas. Annavidini nafusah. Supaya orang-orang tahu tu, agama kita juga ada hiburannya. Ada juga. Tapi nih, waktu-waktu khusus. Mungkin ada sebagian ulat yang enggak setuju. Tapi enggak apa, apa lah. Anna menyampaikan pendapat ulama nih itu Lebaran pas umpamanya pernikahan pernikahan boleh nggak pakai doff pernikahan yang di setel ngaji eh ini lagi ada pengajian nih bukan pernikahan nih pernikahan ngaji kita Rasulullah saw ketika mau mengantarkan kita kembali lagi ini khusus kenapa khusus karena memang ada penghususkan penghususan Nabi bersabda bosnya itu haram. Semua alat musik maazif, berarti masuk di dalamnya duf juga termasuk alat musik itu termasuk haram dalam lafadz itu. Namun ada penghususkan di waktu-waktu tertentu, pernikahan. Ketika Rasulullah SAW lagi mau berangkat ke tempatnya pengantin nih, lagi mau mengantarkan seorang pengantin, pengantin ni ke tempatnya orang ansor. Nabi ngomong sama Aisyah, apa yang Nabi ajak? Nabi ngajarin Aisyah sebuah syair-syair untuk dinyanyikan. Apa? Ah, ini nih. Hadisnya. Rasulullah, "Ya Aisyah, innal anshar unasun fihim ghazal." Oh, ya, Aisyah tuh orang-orang Anshar tuh orang-orang yang suka dengan hiburan, yang suka dengan ya sesuatu yang yang menyenangkan mereka lah "Fama kulti Kau mau ngomong apa nanti di sana gitu loh. Subhana man sabbaha ar-ra'du wa wal mala'ikatu min khifatih. Naam. Ditanya, "Kau nanti mau ngomong apa?" Qala, "Ad'una bil barakah." Ya udah kita akan mendoakan supaya dapat berkah. Kita akan mendoakan supaya dapat berkah. Qala, "Afala qultum?" Nabi ngajak Aisyah, "Apa kau enggak ngomong sama mereka tuh?" ia uh, ya, mengucapkan syair-syair kepada mereka apa syair yang diajarkan oleh nabi atainakum atainakum fahiyuna nuhiyikum walaulazhabul ma hullat bawadiikum walaulahbatus samra lam tasmun adarakum nabi ngajarin sama ansya ketika pernikahan jadi nikah jangan nyetel ngaji murotal kita ini mau lurus Tapi lurus yang benar Ada fusha Agama kita ini ada yang boleh Semua yang enak-enak diharamkan Gitu kan? Betul Kullu Semua yang dilarang itu Mesti disukai Bapak ngomong sama Nak jangan naik-naik Lihat bapaknya gak ada Coba lah antum di rumah. Antum di rumah. Istrinya enggak perlu dengarlah, istri enggak perlu dengar. Jadi antum taruh di lemari itu surat. Surat cintalah, tulis aku mencintaimu. Kunci. Ngomong sama istrinya "Dek, jangan dibuka tuh lemari." Dek, jangan dibuka tuh lemari. Insyaallah kita pergi, dia kepengin tahu tuh. Ini kan. Enggak boleh. Kepengin ya mau. Itu semua yang dilarang. Allah sudah kasih di diri kita memang kecintaan zui nalinas hubus syahwat sudah dicintakan hubus syahwat itu dan musik ini termasuk syahwat orang itu senang condong kepada musik tapi kalau diharamkan itulah ujian dalam kehidupan ini tapi kalau untuk lebaran untuk lebaran ya untuk lebaran untuk hari raya khusus itu khusus pada waktu itu boleh mana dalilnya itu yang disebutkan oleh para ulama tentang dalil dalil yang menghalalkan hal itu. Nah itu. baik. anda boleh bacain ini apa fabel. tadi saya mengatakan akan menceritakan tentang imam syafi'i. di mana Indonesia ini mazhabnya kebanyakan imam syafi'i. bagaimana hukum menurut imam syafi'i? nah kita ini Indonesia ada istilah Indonesia bergoyang. Ya. iya. Kok bisa gitu kan. Ini madhabnya Syafi'i itu. Imam Syafi'i gak, gak boleh bergoyang tuh. Tahun berapa ya? Beberapa tahun yang lalu. anak ke sebuah pesantren. Milik seorang kiai dari Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Pesantrennya besar sekali. Ketika itu anak mau berjumpa dengan seorang kiai. Karena masih belum datang. anak ngaji. Banyak yang hadir. banyak yang hadir waktu itu maka anak nah dengerin nggak lah. ternyata yang dibahas anak lupa bukunya apa bukunya tipis kecil dibicarakan di sana masalah wajibnya menghancurkan alat-alat musik anak ngomong look keren banget nih baru denger anak setelah anak lihat di buku-buku syafi'i ternyata mereka sepakat bahwasanya alat-alat musik itu dihancur maka anak mau bacakan nih sama antum semua nih. Kalau maliki ya dalam madhab maliki, kemudian madhab Hanabilah syafi'i termasuk dia mengatakan Qalu, Di dalam kitab al-madhab al-fik al-madhabil Al arba'a fikih dengan empat madhab itu insarqa alat tarb fadakat alade. Kalau ada yang mencuri alat musik maka enggak dipotong tangannya. Alat musiknya 100 juta harga. Enggak dipotong tangannya yang mencuri. Walakorama dan enggak harus dia menggantinya. Kalau rusak, kemana zawaan kanat milkan di Muslim, awliyai di Muslim, itu milik seorang Muslim atau milik selain Muslim? Lianna, kenapa? Lianna, mutamawalah. karena itu nggak ada harganya. Yang mencuri dipotong. Kalau mencuri yang ada harganya. Dia sebutkan karena nggak ada harganya. Waman hiun anhiyal zatriha was timal dan dilarang memilikinya dan menggunakannya. Ini Maliki, Syafi'i, Hambali. Kemudian, kalau Hanafi di mana? Qalu inna alat at-tarab la yudman qimata in kanat tustamal lillah. Alat-alat musik itu tidak wajib kita menggantinya kalau memang kita rusak apabila dia digunakan untuk main bermusik. Umpamanya piano. Nyuri piano jatuh pecah. Ketangkap nih. Harus ganti enggak dia? La yudman. Dia enggak harus mengganti. Ini dalam Mazhab Hanafi. Apabila dia memang digunakan untuk main musik. Amma ita kan alat wal maazib la tustra manfil lahu fa'inna huud manik yatman kimita. Kalau alat itu tidak digunakan untuk bermain musik ya, ada alat-alat main rolling enggak dipakai buat bermain musik, tapi dipakai untuk mukul. Iya, umpamanya dia enggak pakai, dia sudah taubat ditaruh tu. Dia gunakan untuk memukul anaknya dan bisa digunakan untuk memukul. Ketika dirusak wajib ganti. Karena ketika itu dia ada harganya sebagai alat pemukul. Bukan sebagai seruling. Bukan sebagai seruling. Maka anda mau bacakan lagi nih supaya Antum yakin. nih. Al-Imam al Syafi'i. Antum yang sabar sedikitnya enggak apa-apa kan? Al-Imam al Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm. Jilid 4 halaman 225. Apa katanya dia? Walau kasar lahu tumburan. Andai kata dia itu memecahkan tumbur, tumbur ini sebagian sekarang diartikan tumbur disebut kan lama tumbur itu seperti gitar. Model yang seperti gitar. Kalau dia memecahkan tumbur itu, au mizmaron atau memecahkan seruling. Au kabaron, kabaron ini semacam alat musik lah, Anda enggak tahu apa artinya. Pokoknya alat musik semua ini. Fa kana fi hadza syai'un yasluhu li ghairi malahi Fa ma kasur kasur. Kalau ternyata alat-alat ini masih bisa dipakai untuk selain musik Maka dia harus menggantinya yang dia terusak Gara-gara dihancurin Umpamanya tadi sebagai slurling bisa buat mukul gitu kan Karena patah gak bisa buat mukul Maka dia mengganti tuh Bukan mengganti harga alat musiknya Bukan Mengganti tongkat yang seharusnya bisa untuk mukul nggak bisa, jadi sebagai tongkat dia mengganti. Tongkat ini harganya berapa? Oh tongkat itu harganya mamanya sepuluh ribu. Ya udah ganti ganti, sepuluh ribu. Bukan walaupun itu alat harganya seratus ribu mamanya. Alat musik itu. Wa in lam yakin yasruhu illa lil malahi falashe ale. Kalau alat-alat itu ternyata tidak bisa digunakan kecuali untuk main musik, nggak wajib dia mengganti. Nggak ada mengganti. Ini perkataan Imam Syafi'i dalam Kitab Al-Um. Dan Alhamdulillah kita di Indonesia madhabnya syafi'i, Tinggal dilihat loh. Kemudian di dalam Kitab Al-Um juga jilid 6 halaman 159. Fa'in sarakahmron, auhin zirron lam yuktok. Anda kata ada yang mencuri minuman keras atau mencuri khinzir, mencuri babi, maka tak enggak dipotong tu tangannya. Kenapa lianna hafah haram mustaman? Karena ini haram. Dia itu harganya haram. Kalau dijual pun harganya haram. Walayuk tok fithamanit tumbur walamizmar dan juga tidak dipotong karena mencuri tumbur semacam gitar atau mencuri seruling itu juga enggak dipotong. Ini perkataan siapa? Imam Syafi'i. Kemudian kita lihat perkataan Al muzani muridnya Imam Syafi'i. Dia mengatakan mukhtasar muzani dia mengatakan wa idza salib min zahab andai kata dia menghancurkan salib yang terbuat dari emas lam yakun fihi ghurmun maka dia enggak wajib untuk enggak dapat enggak didenda karena dia menghancurkan salib dari emas nih karena salib wa kana min udin Wakana ida furi kosalah liqairi salib. Kalau ternyata itu dari kayu, salibnya terbuat dari kayu, dan dia itu kalau dipisahkan, bisa dibikin sesuatu yang bermanfaat. Ada hal-hal yang multifungsi ya. Tidak jadi salib. Famaana kosalkasru al oud. Famaana kosalkasul ouda. Maka dia wajib mengganti kayu itu ketika dirusak. Kan akhirnya rusak, harganya berkurang. Bukan harga salibnya, bukan harga kayunya seperti itu wa kadzalika tumbur begitu pula alat musik tumbur semacam gitar itu wal mizmar dan seruling mereka sebutkan di kitab-kitab mereka kemudian di dalam kitab al hawi al kabir wa yukrahu bai'ul khasyab mimman yutakhad malahi dan dibenci menjual kayu menjual kayu ini sama orang yang kayu itu dipakai untuk tumbur untuk semacam gitar atau digunakan untuk ya gendang aktobel itu ru ma, ma yang semacam itu dalam kitab al-Hawi al-Kabir. Kemudian dalam kitab al-Hawi al-Kabir juga mengatakan fa ammal malahi adapun yang melalaikan malahi, ketumbur seperti gitar wal oud. Oud ini juga disebutkan gitar karena tumbur ada yang mengatakan sebagai seperti genderang itu dan oud wad duf dan duf dan seruling fa in amkana intifa biha idza fusilat jazabaiha kalau alat-alat itu kalau di, dipreteli ada harganya boleh dijual kalau bisa dipreteli tapi tidak boleh dijual sebagai alat musik dipretelin wa kadzalika dan juga alat-alat permainan yang lainnya lakin yukrah bai'u dzalika qabla tafsilih li bai'il li baqail ma'siyah fihi tapi dibenci dia menjualnya dalam kondisi seperti itu karena masih mungkin bisa dipakai. Kita ngomong ini ini alat nih, ini gitar nih bisa dipakai untuk mukul kambing nih, Mamah. Untuk mukul apa gitu kan? Tapi masih bisa dipakai. Maka dibenci kita menjual itu karena bisa jadi dia dipakai main. Maka dibenci, maka kita harus melepaskannya. Kemudian banyak sekali di kitab-kitab ana bacakan dan mudah-mudahan antum bisa sabar. Qala al-Mawardi di dal al-Hawil Kabir al-Mawardi itu seorang alim ulama Syafi'i yang terkenal sekali yang memiliki kitab Adabuddin ad-Dunya al-Ahkam as dia mengatakan Ammal kalb wal khinzir adapun anjing babi wal khamru dan minuman keras fala qimata 'ala mutlifih enggak harus dia tidak mengganti kalau dia merusaknya tidak mengganti kalau dia merusaknya Walakat aalay sarikihi yang mencuri juga enggak dipotong tangannya. Walimah ruya anin Nabi saw berdasarkan hadis tentang masalah hinzir tentang masalah anjing. Fa'amat tumbur. Wal mismar wasa malahi dia mengatakan ada pun tumbur tadi semodel gitar itu. Wal mismar dan struling wasa malahi dan semua model alat musik fasti'maluha mahdzur menggunakannya itu dilarang Mahdur itu mamnu' dilarang wa kadzalika qinauha begitu pula menyimpannya ada orang sudah enggak main musik tapi masih disimpan itu alat boleh enggak enggak boleh ini imam mawardi mazhabnya syafi'i kalau imam nawawi sudah kata-katakan tadi ya wa insara kita baca yang lainnya Perkataan ulama Al-Syairazi dalam kitabnya Al-Muhadzab Dia mengatakan Al-Syairazi dalam kitabnya Al-Muhadzab mengatakan Fasal ويحرم استعمال الالات التي تطرب من غير غناء. dan diharamkan menggunakan alat-alat yang membuat orang ya, orang bergoyang itu min ghairi ghina tanpa lagu-lagu kal -lagu. oud tumbur seperti oud oud itu sekarang diterjemahkan seperti gitar arab itu wa tumbur wal mi'zafa wat tabl disebutkan tabl genderang wal mizmar Seruling wad dalilu adahi Qauluhu Taala. Dia belum menyebutkan dalilnya adalah Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Waminan Nas man yastri lahul hadith liudilah ansabilillah. Dan ada sebagian orang yang dia menggantikan lahul hadith. Ya, dia membeli lahul hadith perkataan-perkataan yang membuat orang itu lalai orang itu lengah liudilah ansabilillah. Yang pada akhirnya dia akan menyebabkan orang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala qala ibnu abbas inna al malahi kata ibnu abbas dia itu adalah malahi kemudian wa abdullah bin amr bin as anna nabiy sallallahu alaihi yang mengatakan bahasanya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha harrama ala alala al khamra wal maisra wal mizmar wal kub wal qinin jadi menyebutkan tentang hadis yang mengharamkan alat-alat musik itu banyak sekali disebutkan wabtabel walkinin walbarbat, nggak tahulah lah ini. Tabel, kinin, barbat itu alat-alat musik yang dulu mereka sudah macam-macam alat musiknya. Ternyata mereka berpendapat dalam madhab syafi'i bahwa dia itu haram. Tinggal dilihat sekarang. Dibaca kitabnya Imam Syafi'i, dibaca kitabnya Imam Nawawi, dibaca kitabnya Al-Mawardi, dan insyaallah alhamdulillah di Indonesia ini banyak kitab-kitab mereka dan dikaji di banyak pesantren-pesantren. Tapi ana enggak tahu ya. Kenapa masih ada yang menghalalkan musik? Mereka yang bermadzhab Syafi'i menghalalkan musik dari mana? Apa pindah mazhab? Ada istilah pindah mazhab gitu kan? Nah, kita nyebrang tuh ke mazhabnya Ibnu Hazm. Kita ikuti kebenaran. Kalau hadisnya benar sahih, tapi bertentangan dengan nafsu kita memang enggak enak. Bahkan di beberapa dulu di kampung kita Di pesantren itu Beberapa tempat ibadah Beberapa masjid itu Pasang corong Nyetel lagu-lagu India Kita anak pesantren Oh kata dia nih Karena kita ingat dulu kita didik seperti itu Tapi Alhamdulillah setelah itu kita Bisa wallahu a'lam menghidangnya Sangat banyak sekali Saya sampai milihnya susah Kayaknya anak kembalikan ke Antum Ya Alhamdulillah Setelah kita simak Bersama pemaparan dari Ustadz Penjelasan dari Ustadz tentang Bagaimana Islam memandang Tentang hukum musik Dan insya Allah Sekarang kami buka untuk Tanya jawab dan kepada Ikhwan kita akan Memberikan, boleh memberikan pertanyaan Langsung kepada Ustadz dan kepada Akhwat Pertanyaan Dapat dituliskan Sebelum itu Ustadz, Anda mau tanya bahwa kita ini sebetulnya dari kecil itu sudah terjebak, ustadz. Yang tidak boleh dari kecil itu mencuri, berzina, mabok. Tapi musik Nina bobo, ustadz kita. Itu Kev nah. melepaskan dari dari jeratan jeratan syaitan itu Kev, ustadz. Betul, subhanallah. Inilah didikan orang tua ya. kita terus terang banyak diantara kita jangan antumlah ana yang udah di pesantren dulu itu melihat orang-orang yang mengharamkan musik ini ekstrim banget dia sih orang dari dulu guru kita ustad kita dan bukan ustad kayak ente tuh ustaz lebih gede kok tahu-tahu nanti -tahu datang mengharamkan musik gitu. kemudian dulu ana melihat yang ekstrim juga sampai orang-orang yang pakai jenggot tuh ini jenggot-jenggotan nih subhanallah ya subhanallah mudah-mudahan Allah ngampunin kita kita di pesantren dulu kita tulis di ujung tembok pesantren itu. Ada salah satu ustaz kita yang pakai jenggot. Kita gak suka. Karena dia keras. Masya Allah, disiplin banget orangnya. Dia ketika itu sempat kuliah lagi. Sempat belajar 6 bulan gak pulang. Wah teman-teman pada senang dia gak datang. Suatu hari dia datang lagi. Wah teman-teman pada nulis tuh. Gobek tuh kandang. Kambing gobek tuh kandang. Tadi dia. Karena kita selama itu dididik, kita tadi dikatakan dari kecil kita orang tua tidak pakai jenggot. Tidak ada itu jenggot. Tahu-tahu ada orang pakai jenggot, eh jenggot itu sunnah Nabi. Ya dulu itu tidak ada kerokan, sekarang ini banyak kerokan. Kita kenal seperti itu. Karena apa? Karena tidak punya ilmunya. Kalau tadi dari kecil disetelin musik ya. Kalau orang tua membacakan Nasid Nina Bobo umpamanya tanpa musik, insya Allah tidak ada, ada masalah. Syair-syair yang tanpa musik. Asalkan buat untuk ibadah. Bukan untuk ibadah. Kalau kita mau berdakwah dengan musik enggak lah. Apalagi dengan lagu-lagu enggak. Tapi kalau kita mau menghibur diri. Tadi katakan para sahabat itu kalau dalam perjalanan. Mesti ada satu yang di depan. Dia yang apa istilahnya. Mungkin kita katakan Yunshid, Dia membacakan nasyid di sana. Dia bacakan nasyid. Dia bacaan umpamanya apa ya ana enggak hafal lah ya. Nasid-nasid yang tanpa musik ya. Akhirnya disebut hija. Itu onta kalau dengar suaranya yang menggiring itu dengan nyanyian-nyanyiannya tanpa musik ya. Itu onta bisa jalannya tambah keras. Sampai Rasul mengatakan, "Ya Ambasah, Rifkon bil qawarih." Tiati nih, ini perempuan yang naik di belakang nih. Gelas-gelas enggak -gelas, boleh cepet-cepet cepat ontanya. Itu gak masalah Tapi dari kecil kita tidak pernah dikasih tahu Dan usad kita tidak pernah mengasih tahu Padahal ada di buku-buku Kalau kita mau baca kitab-kitab Para ulama yang dijual di pasar-pasar Itu ada Namun setelah kita besar, setelah kita suka musik Tahu-tahu ada orang ngomong Itu musik haram Eh, inti ekstrim banget Nggak anak nggak mau ikut inti Kita mengatakan hal itu Terus gimana caranya? Ya orang tua, orang tua harus mendidik anaknya Ketika ada suara musik kita kasih tahu Beda ya, mendengarkan sama dengar, mendengar sama mendengarkan Kalau bahasa itu ada asam'u, ada istimah Kita kadang-kadang lagi diam gitu ya, nunggu suara musik dimana-mana gitu kan Sampai gak bisa dihindarin, bagaimana hukum kita? Ya udah, jangan mendengarkan Tapi dengar dia akan terdengar, jangan mendengarkan maksudnya menikmati Ah, ini nggak boleh kita. Kalau gerak-gerak itu berarti menikmati. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekarang orang tua harus mengajarkan kepada anaknya. Tapi kalau antum yang dah hadir ke sini, antum yang dengarkan kajian ini belum puas, alhamdulillah, berarti antum punya kewajiban untuk menggali kembali, untuk mencari kembali, untuk membaca Ustaz tadi itu bilang ulama Syafi'i, Imam Syafi'i, anak kepingin lihat langsung. Alhamdulillah, itu pertanda di hati kita ada keinginan untuk kebenaran kita untuk mencari nih. Bukan kita mengatakan enggak, anak pokoknya mau ikut fulan. Kan ada dua pendapat Ustaz. Ada yang halal, ada yang haram. anak mau ikut yang halal enggak boleh. Kalau kita mau ikut semua yang ada dua pendapat, kita akan keluar dari agama ini. Sampai yang namanya Asyati menyebutkan dalam kitabnya Al-Ittisam, semua bukan Al-Ittisam, Al-Muwafaqat. Dia menyebut semua itu punya dalil. Semua punya dalil. Orang yang menghalalkan khamar punya dalil. Orang yang menghalalkan umpamai zina sekarang di Indonesia lagi muncul orang-orang yang menghalalkan zina. Yang ya, dedengkot-dedengkotnya itu ada di balik fakultas-fakultas Islam. Muncul buku judulnya, Tuhan izinkan aku untuk menjadi pelacur. Tuhan izinkan tuh menjadi pelacur. Dia ceritakan di sana, apa bedanya menikah dengan melacurkan diri? Orang sama-sama memuaskan nafsunya lelaki, kata dia. Sama-sama. Maka semua punya dalil, tapi bukan pakai dalilnya. Benar enggak dalilnya? Sohih enggak. Kemudian sebagai orang awam. Lihatlah ketika kita memang tidak bisa. Tidak bisa memilih mana yang hak. Mana yang lebih kuat. Mana yang marjuh. Mana yang rojih. Tatkala itu maka kewajiban kita melihat. Ana lihat nih, Imam Syafi'i kayaknya lebih alim. Nih. Imam Nawawi. Orang semua imam itu mengatakan hadisnya sohih. Datang orang mengatakan. Enggak sohih setelah bertahun-tahun datang orang mengatakan itu wallahu alam bisawab. Nah, mungkin bagi ikhwan yang ingin bertanya silakan. Maik. Coba coba satu berdiri. Yang kedua mungkin nanti bersiap Kalau mungkin yang ada yang masih main musik diutamakan Silakan bertanya dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Iman dari Bandung Ini saya mau bertanya eh, Yang pertama Kadang-kadang Anak-anak -kadang, eh, kita Atau keponakan kita Ya menyanyikan lagu, dia ya mendendangkan lagu-lagu anak-anak eh yaitu ya dia kan enggak enggak pakai musik gitu. Apakah kita eh, apa melarang mereka juga seperti halnya tadi menyanyikan lagu nina bobo itu kan enggak enggak pakai musik. Terus yang kedua, apabila di acara Eid, yang dibolehkan tadi menurut itu ketika dibolehkan pakai dav itu eh, tapi yang dinyanyikan misalnya lagu-lagu yang yang misalnya seairnya biasanya pakai musik misalnya. Lagu pop gitu kan ya? Nah ya, yang yang dipopulerkannya itu dengan pakai musik sebelumnya. Dan kita nyanyikan pakai daft itu dibolehkan gak Ustaz? Ya, terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustadz? Boleh kasih hadiah Ustadz? Boleh kasih hadiah. Yang tanya okay. semua kasih hadiah. <laughs> Oke. Okay. Eh. Menanggapi yang tadi benar juga Ustadz. Karena... Anak-anak itu kalau masuk e, sekolah TK ya Ustaz ya Itu mau gak mau yang biasanya itu Mereka senang-senang tuh dengan musik nah. Bismillah Iya Pertanyaan Yang disebutkan tadi bagaimana dengan Keponakan kita Atau anak kita atau istri kita Yang menyanyikan tanpa musik Boleh gak umpamanya nyanyi Nyanyi bintang kecil. Hmm. Ya. Biasanya itu kita RTK waktu nyanyi itu. Ada vibranya. Hah? Ada vibranya Ustaz <laughs> ya? Iya, bicara masalah lagu beda sama musik nih. Kita tadi bicara masalah musik. Kita belum bicara masalah lagu, maka kita butuh kajian nanti masalah lagu. Lagu yang seperti apa yang diperbolehkan? Lagu ini secara umum itu seperti perkataan aja, seperti nasyid. Kalau isinya baik gak ada masalah. Asalkan tidak dijadikan tadi sebagai sarana dakwah, sebagai apa, sebagai bentuk ibadah. Bahkan ada orang yang beribadah dengan lagu. Enggak, kita gak ada ibadah sama lagu. Ibadah kita Allah wakbar tuh sholat. Khushu. Ustaz, kalau sholat mah kurang khusyuk. Tapi kalau ada yang nyanyi itu bisa uh, kesengsem. Ustaz. Enggak. Karena ada orang-orang yang mendekatkan diri sama Allah lewat lagu. Tapi kalau lagu tadi buat hiburan, kita kata kalau buat hiburan tanpa musik, boleh pakai duf ketika lebaran, ketika pernikahan, bahkan sejumur ulama mengatakan boleh dalam acara-acara yang memang mereka mencontohkan khitanan ya waktu itu, mereka contohkan boleh pakai duf, itu syairnya asalkan baik, enggak masalah. Tidak bertentangan syairnya itu. Tapi kalau syairnya, ini yang dikatakan semua yang melalaikan, semua yang membangkitkan birahi kita, itu mau pakai musik, enggak mau pakai musik, itu semuanya semuanya haram. Tapi kalau yang tadi yang lagu-lagu dinyanyikan oleh orang tua, Nina Bubuk tuh anak udah lupa tuh gimana tuh? Antum masih ingat? Nina Bubuk itu anaknya siapa? Sudah bangun sekarang, Kenapa? Ninanya, Ninanya sudah bangun. Ninahnya udah bangun. <laughs> udah iya, bangun. jadi seperti itu. Tadi dilihat kalau memang syairnya itu enggak masalah. Kemudian yang kedua, bagaimana umpamanya yang tadi itu udah pernah dilakukan pakai musik Ustaz? Iya, kita bisa merubah tuh. Boleh enggak pakai musik. Apabila syairnya memang tidak ada unsur kesyirikan, tidak ada unsur maksiat ketika Idul Fitri sama Idul Adha dan pernikahan pakai duf ya. Pakai duf aja, enggak ada kerincing kerincingnya seperti itu والله على صواب. kan sekarang cenderung lagu-lagu itu justru lagu-lagu yang mendayu-dayu membuat perasaan itu tetap apa tetap boleh Ustaz. Mendayu-dayu ini anak ingat sama perkataan ulama Ibnu Abbas dan para ulama al-ghina ruqyatuz zina. Lagu-lagu itu mantra-mantra kezina. Masyaallah. Mungkin kalau ana lihat ya yang banget gitu ya. Kan lagu ini macam-macam. Para jamaah kalau antum tanya masalah musik rock musik dangdut apa itu kalau ditanyakan kepada Ibnu Hazm insyaallah yang tanya sama Ibnu Hazm tanya kepada yang mengikuti Ibnu Hazm mereka berpendapat -ber itu haram karena melalaikan mereka punya semua yang melalaikan itu haram dan kita lihat yang musik rock itu apa pas waktu sholat. eh jemaah ana muadzan dulu itu sudah hilang maka anak katakan lagi kalau ditanyakan kepada ulama yang menghalalkan musik pun tentang musik-musik yang yang sudah benar-benar melalaikan Tidak ada orang Yang mengatakan tidak melalaikan Bahkan dulu Saya punya paman cerita itu Orang-orang lagi ada yang manggung Tentang miras Penyanyi tentang miras Gimana itu anda lupa juga Itu kata dia Kita yang hadir minum Sambil joget Padahal yang dinyanyikan Tentang miras Itu sambil joget minum Itu bukan jalanan untuk dawa bukan jalan untuk dakwah. Jadi kayaknya butuh kajian khusus untuk masalah lagu nanti, gimana lagu itu yang boleh dan bagaimana kapan waktunya kita boleh memakai dof dan bagaimana syair-syairnya apa saja atau siapa yang boleh memainkan itu itu perlu mungkin kajian khusus lagi. Wallahu wa alam Itu wassalam. syair yang tadi Nina Bobo itu ada unsur bohong ya saat Kau tidak bobo digigit nyamuk. Itu kan kayaknya nakut-nakutin kau enggak bobo digigit enggak. nyamuk. Enggak, Bobo digigit nyamuk. Bobo aja digigit nyamuk kadang-kadang hmm. kan. <laughs> nggak oh. ada kelambu ya satu baik pertanyaan kedua silakan Iqbal mungkin yang masih bermusik ini sangat utama ya karena mungkin ada sobat-sobat yang mereka praktisi sebentar antum nampaknya rebel nih. mana Mike nya kirim aja langsung antum nggak usah jalan Mike nya di di asis di, di, di kirim aja estafet iya estafet biar cepet tuh yang masih bermusik ini kesempatan bagi Anda Saudaraku untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Anda ada di benak kepala-kepala Anda. Silakan Mas. Ya, silakan. Nama dan dari mana? So. Okay. Nama, Ana, nama saya Aryo. Jadi gini, Ustaz. Dulu saya kenal Sunnah itu dari musik awalnya. Jadi saya dulu punya misi gini. Uh, saya pengen ngedawahin teman-teman saya yang jauh dari agama malah bukan sekedar jauh dari sunnah jadi nah jadi ana mikir uh, gimana caranya gue bisa ngedawahin mereka tanpa perlu ngedatangin mereka karena ngedawahin orang-orang teman-teman kita yang ahli maksiat itu susah tuh kayak ngedatangin singa jadi kalau kita dekat nih kita dawahin eh jangan gini kita malah diterkam lagi di, wah ngapain sih lo ngedawahin gue udah kayak ustadz aja gitu terus nah ana punya ide gimana caranya anda bikin uh, musik yang ada unsur nasehat nih stad seperti itu nah itu bagaimana stad uh, kalau misalkan kita emang benar-benar harus nyindarin musik itu apa solusinya buat ngedawahin teman-teman yang jauh dari agama gitu stad nah mashaallah barakallah fikum ya pertanyaannya sangat bagus sekali Memang kita ini kadang-kadang kesulitan Untuk mendakwain tuh teman-teman yang minum Orang-orang pada pacaran ke sana kita bawa mic A'udhu billah minah syaitan yang rojim Kecusah gitu kan Kadang-kadang orang berpikir Gimana kalau kita mendakwain mereka dengan cara yang lebih Lebih masuklah Ke mereka Tadi dikatakan apa boleh kita pakai Musik-musik tapi isinya nasihat Musik sudah selesai, urusan musik Hukum musik selesai, urusan sekarang Masalah lagu boleh gak kita lagu-lagu nasyid Umpamanya Nasyid-nasyid Yang tidak jadi kebiasaan Sekedar untuk Ya Imam Ahmad bin Hanbal Pernah suatu hari dia ditanya Ya Abu Abdullah Dia ditanya nih Hadihil qasaid ar-riqaq Allati fi zikril jannah wal-nar Wahai Abu Abdullah Ini qasidah-qasidah Syair-syair ya Yang disebutkan Yang menyebutkan tentang surga Yang menyebutkan tentang neraka Ayu syiq ta'ulu fiha Gimana pendapatmu tentang itu Bayangkan ditanyakan kepada Imam Ahmad. Miftal Aisy, gimana contohnya? Contohnya itu gimana? Yang disebutkan sama orang-orang itu. Kul tu, maka yang bertanya ini Abi Hamid Al khalqani mengatakan, ya yang mereka katakan itu, "Iza maqalilillahbi amaslah yaita ta'asini, wata'fi al zam' min khali, wabil asyani ta'atini." Kayak gitu. Fakallah. Ait aliyah. Cuba kau ulangi lagi. Ida maqallani Rabb, amastah yaita taqsini, wa tuhfi al-zam min halki, wa bil asyani taatini. Setelah itu Imam Ahmad masuk ke rumahnya. Barut dalbah. Dia tutup pintunya. Fasamik tu nahibah. Aku mendengar dia menangis dan dia mengulangi bait-bait itu. Baik ini artinya, idam aku dari Robbi. Ketika Robku berkata kepadaku, kelak, Amstahiy tetasin, kau enggak malu berbuat maksiat sama aku. Kau tidak malu berbuat dosa di depanku, dan kau sembunyikan dosa-dosamu dari orang banyak. Dari ciptaanku kau sembunyikan dosa-dosamu, dan kau menghadapku dengan dosa-dosa itu, dan kau datang dengan dosa kepada. Imam Ahmad nangis baca itu. Ketika kita baca syair-syair seperti itu diperbolehkan. Sheikh Albani pun dalam kitabnya membolehkan hal itu, yang penting tidak dijadikan ya kebiasaan ya kita akhirnya bikin klub, bikin grup nih. Grup urusan Nasid-nasid seperti itu, enggak. Jadi itu kalau kita membaca yang tadi kita kan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya ketika menggali umpamanya menggali parit Beliau mengatakan ya, untuk memberikan semangat karena ada lagu-lagu itu orang semangat kenegal. Tapi ingat lagunya yang tidak ada unsur maksiat. Beliau mengatakan apa? Siapa yang ingat tuh? Yang dibaca sama Rasulullah SAW ketika menggali parit itu. Wa'fir lil anshar. Allahumma laa 'aisya illal aakhirah, faghfir lil anshari wal muhaajira. Ya Allah, tidak ada hidup ketuali hidup akhirat. Ampuni orang muhajirin dan orang-orang ansor, sambil menggali mereka itu. Kalau dulu di tentara, mungkin sekarang masih ada. Biasanya mereka lari di depan pondok itu, kita dengar tu, lari. Satu ribu, satu ribu, dua ribu. Yang seperti itu, yang tidak mengandung unsur musik dan tidak melalaikan, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawal. Tapi sekali lagi masalah lagu itu perlu di pasti kajian khusus insyaallah. Wallahu alam. Baik, sebelum membacakan pertanyaan dari rawat satu pertanyaan antum. Berdiri, ya. Ya. Oke. Ya. Bisa di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya kalau musik atau lagu dalam konteks budaya ustad, kayak kayak reggae sendiri kan reggae itu punya Jamaika ya, Jamaika gimbal misalkan. Tapi ada jam, ada orang yang gimbal misalkan syari gitu gimana ustad? Bisa mau ngaji tapi gimbal gitu, Dirapihin rambutnya gitu. Jadi dia membawa, membawa budaya gitu di dalam uh, mungkin musiknya udah nggak dimainin sama dia udah nggak benarkan tapi dia masih ikut budayanya budayanya musik itu gitu. Nah, iya iya, okay. oke, okay. masya Allah. Sangat Jadi rambutnya masih apa? Gimbal, gimbal, gimbal itu bukan yang dimakan? Gimbal jagung? Gimbal. Kalau tadi yang disampaikan masalah gaya ya. Orang sudah alhamdulillah zat ana udah enggak musiqma tapi gaya masih gaya. Gaya pemusik tuh. Gimana? Gimana ya? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ustadz ini kadang kala harus mikir gimana?" "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka wa yuhsyarul mar'u ma'a ahab dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kita rambutnya model gitu cinta sama siapa? Kita niru siapa? Niru penghuni surga? <tuk> Ahlan wa sahlan, insyaallah masuk surga. Tapi kalau yang kita tiru mah yang tadi kata kan yang gimbal, yang ada lagi yang oh. Subhanallah ya. Kita waktu SD petal sedikit ya. Kadang-kadang tukang cukur itu petal ya. Nyukurnya itu nangis gitu. Wah ini kok jelek banget gitu. kan. Sekarang dipetalin. <laughs> kita lihat orang-orang. Wah ini sudah terbalik dunianya. Sudah terbalik dunia. Bagaimana kita niru, gaya, niru siapa aja. Niru siapa aja. Dan pada hakikatnya kita meniru itu karena rasa cinta. Anak ingat. Ada seorang yang ditanya waktu itu. Di Bandung. Loh. Dia orang pakai jenggot mah. Yang lainnya pada gak pakai jenggot. Eh. Ini kenapa pakai jenggot Kata dia Dia ngomong Ana dulu Itu cinta sama seorang bintang film Di barat itu Siapa dia ngomong Fandim Fandim Gak tahu lah pemain laga lah Dia cerita Karena Ana senang sama orang itu Bajunya yang dipakai Ana beli Lihat di film Oh pakai baju kini mah Ana beli Rambutnya, cukurannya, ada kuncirnya belakang. Anak pakai rambut anak seperti itu. Sepatunya, gaya jalannya, badannya pun anak ingin badannya seperti dia. Tapi ketika anak tahu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak lebih cinta sama beliau. Maka anak pakai jenggot nih karena Nabi anak pakai jenggot. Kata dia seperti itu tuh. Jadi tak kita ini meniru gaya suatu kaum. Lihat hati-hati tuh. Kira-kira dia masuk surga enggak? anak jangan-jangan kalau ikut dia masuk surga ahlan wassalam tapi kalau kiranya jalannya sudah gak benar maka tolonglah gaya rambut, gaya berpakaian gaya dandanan. ya sampai anak-anak kecil anaknya ustaz kadang-kadang kita susah didiknya, dia kepingin rambutnya gini juga anak ngomong eh gak boleh bah. bagus bah <laughs> <laughs> <laughs> Allah Akbar baik alhamdulillah sekarang eh, sudah banyak Pertanyaan dari akhwat yang masuk ustad eh, Salah satunya Ini bagus pertanyaan ustad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa Ustad kenapa Allah memberikan saya suara Bagus sementara di dalam Islam musik itu diharamkan nah. Masya Allah Masya Allah Kenapa Allah ngasih saya suara bagus. Suaranya suaranya bagus Ustaz, tapi musik diharamkan. Iya. Emangnya lidah ini buat musik-musik doang gitu kan? Banyak kerjaannya lidah itu. Jadi bukan hanya untuk duduk pegang mic nih. Kalau suaranya ini akhwat. Ah, kalau akhwat nih suaranya bagus. Di mana Ustaz? Mau diapa nih suara bagus zikir, baca Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasiyah Al-Quran itu dengan suara kalian Allah itu Suka mendengarkan orang-orang yang Yataghanna bil-Quran Yang dia itu melakukan Al-Quran ini Bukan lagu-lagu gitu ya Maksudnya membaca dengan tartil, dengan indah Sebagian sahabat ada yang bacaannya indah Sampai malaikat turun Mendengarkan suara dia Jadi suara indah itu disyukurin Untuk apa? Untuk nyanyi? Enggak, masih banyak yang lainnya Dan itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kita menggunakan lidah alam naj'allahu 'ainain wa lisaanan wa shafatain Allah sudah jadikan lidah dan bibir buat kita maka kita harus mensyukurinya dengan menggerakkannya di dalam keridhaan Allah jalla jalal walllahu a'lamussawab nah ustaz lalu ada pertanyaan dari akhwat bagaimana ustaz hukumnya apabila pekerjaan suami kita itu sebagai pemain musik bagaimana uh, kita harus menasihatinya seperti apa, apa hartanya, ya, hartanya ketika ya, ketika penghasilannya itu dihasilkan dari bermusik, Ustaz Allah Akbar Inilah kehidupan kita. Kalau urusan cari dunia, kadang-kala orang itu yang saya yakin dia nggak tahu dengan musik itu haram. Karena kebanyakan teman-teman ini. Yang mereka menjadi pemusik, menjadi penyanyi, mereka tuh nggak tahu. Salahnya nggak pernah diajarin sama ustadznya, sama kiainya, sama gurunya, dan nanti mereka bakal mempertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala kok nggak ngasih tahu gitu loh. Karena Allah sudah mengambil amanat kepada para ulama sebagai pewaris para nabi untuk menyampaikan agama Allah ini. Terus gimana sekarang sah? Suami anak ini masih main musik dan anak makan dari harta dia umpamanya. Gimana yang anak makan dan bagaimana memberikan nasihat kepada dia Ya berusahalah Kalau memang gak ada cara lain Gak ada pemasukan lain eh Mungkin darurat bagi seorang istri untuk Memakan harta itu Tapi kalau dia ada penghasilan lain ya dari penghasilan lain Terus gimana cara menasehatin suami Tunjukkan bahwasanya Anti setelah ngaji Anti lebih berbakti kepada suami Jadi kalau ngasih tahu suami ini Suami ini komandan gak mungkin tuh Anak buah ngomong Mas mas sini Duduk. Nih, Ana baru habis kajian Ustaz ya, duduk dulu Ana ambil air. Dulu. Alhamdulillah Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mungkin kayak gitu ngasih tahu suaminya. Suaminya ini duduklah. Kadang kala kita pura-pura ya lagi makan bareng ketinggalan tuh kitabnya di situ. Kita taruh. Mas Ana mau ke dalam dulu ya. Kadangkala suami sambil nunggu, kitab apaan nih? gitu kan. Dia baca. Suami itu biasanya enggak mau diguruin. Gak mau. Egois banget tuh. Soalnya anak juga suami. Anak -anak Jadi kadang-kadang kita tetap ustad itu juga salah. Jangan mengatakan ustad gak salah. Apalagi yang gak ngaji. Bahkan dia egonya lebih tinggi. Sudahlah. Inti itu baru ngaji tiga kali kajian. Dua kali kajian sudah mengharamkan musik. Anak udah ngaji sama oh, ustad-ustad banyak. Gak ada yang mengharamkan musik. Kadang-kadang suami seperti itu. Maka kita harus pelan-pelan ngasih tau. Bang kayaknya bang coba nih abang baca ini nih. Kok kayaknya hadisnya sholhi bang. Coba abang bacain gitu ya. Tanya sama suaminya. Jadi kalau sama suami itu memohon. Bukan perintah. Ya namanya anak buah sama atasan. Mesti memohon. Mas mau main gak sholat subuh pun suaminya. Mas-mas ayolah sholat subuh gitu ya. Memohon kepada suaminya. Allahu alam suhab. Melanjuti pertanyaan yang tadi Zad. Ini ada ya. pertanyaan Masya Allah. Bagus sekali. Ustadz. B uh, Bapak Ana ini masih bekerja sebagai Seorang pengamen Ustadz Lalu beliau tetap meyakini bahwa Mencari uh, nafkah Dengan bermusik itu halal Bagaimana Ustadz menyikapi ini orang tua Kalau tadi suami sekarang orang tua Ustadz Masya Allah Iya kembali lagi itu permasalahan kita bersama Masalah musik ini Ini permasalahan sebuah bangsa Sebuah masyarakat Dimana kita punya tetangga yang masih suka musik Bahkan yang namanya naik bus Itu ya Allah yang namanya pengamen tadi. Ana mau ngasih, apa enggak ngasih nih Ustaz. Karena kalau enggak ngasih diliatin eh. Eh, gitu kan? Karena kita pokoknya oh permasalahan itu banyak sekali. Gimana solusinya nih? Berjuang. Kita harus berjuang bersama-sama untuk menegakkan ya hukum-hukum Allah yang salah satunya masalah musik ini. Karena kita semua tahu bagaimana bahaya musik itu. Bagaimana orang-orang memainkan musik itu. Apalagi yang di lapangan-lapangan yang konser-konser itu. Kemana sholat mereka? Kemana zikrullah mereka? Dan ini kewajiban para ulama. Kewajiban para ulama. Mereka pun umpamanya mungkin masih ada yang mengatakan halal. Tapi ingat itu haram. Sesuai dengan kaidah mereka. Itu melalaikan. Membuat orang tidak sholat bergabung antara laki sama perempuan. Yang dilakukan nyanyi-nyanyi gak benar. Semua sepakat itu haram. Maka di sini kewajiban mereka untuk meluruskan hal itu. Untuk meluruskan hal itu. Terus gimana nih orang tuanya? Ya senjata yang paling utama Buat orang tua itu berdoa Jangan bosan-bosan berdoa Katakan sama orang tua Masih ada kan kerjaan lain ya Aba, yang mungkin Lebih baik, lebih halal, lebih faib Dan sekali-kali kita Ya gak perlu diskusi sama orang tua Tanyakan sama orang tua, pak ini pak Anda baru dapat kajian, nih. menurut bapak gimana nih Ini katanya imam syafi'i gak boleh pak Katanya imam fulan, imam fulan Masa imam semua itu menghalalkan gitu kan Mengharamkan, coba dilihat Mudah-mudahan terbuka hatinya nanti Wallahu alamussawab. Baik, hey, mungkin satu pertanyaan terakhir bagi ikhwan dan nanti akan ditutup dan diberi rangkuman oleh Ustaz. Silakan. Silakan, berdiri Mas. Dari teman kita dari IPDN. Silakan. Itu mic-nya. sebentar ada mic sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan di sini Ustaz. Ada 3 yang ingin saya tanyakan.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 Allah سبحانه و تعالى mengatakan: Innamal mu'minun yang dzikir Allah, wajilat qulubuhum, waihada tuliat عليهم ayatuh, zaddathum imana, wala wa rabbihim yatawakalun. Bagaimana kita mendengarkan Al-Quran sebelum tidur? Boleh enggak? Padahal kita ini kalau baca Al-Quran seharusnya, seharusnya itu kita katakan, seharusnya kita terdetak hati kita. ya tambah iman kita. Tapi itu lihat kondisi kita. Kadang kala imam baca Al-Fatihah, kita memikirin itu motor udah dikunci belum <tuh> Imamnya baca Al-Fatihah, kita dengar suara imam itu. Kadang kala memang tidak hadir kita di situ. Maka itu seharusnya dalam hatian bagaimana kita ketika mendengarkan Al-Qur'an Karim, kita hadir di sana, bukan berarti karena kita ana mah, kok kurang khusyuk ya, ana aja. Enggak. Karena mudah-mudahan dengan kita dengerin terus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 itu tentunya tidak boleh. Wallahu a'lam. Sahab. Tapi mungkin ini perlu ditanyakan kembali kepada ustaz-ustaz yang lebih senior apakah diperbolehkan lagu kebangsaan kita dibacakan. Kalau memang ingat tidak ada bertentangan dengan syariat menurut hemat ana mungkin ana salah, enggak ada masalah. Tapi kalau ada unsur-unsur kesyirikan di sana maka tentunya semuanya itu tidak boleh kita lakukan. Wallahu Tanpa alat musik gimana Ustaz? Lagu tanpa balas, musik, tanpa musik tentunya tanpa musik ya, Ayah. tanpa musik. Kalau sampai musik ya musiknya udah kita tahu masalah hukum musik itu. Jadi masalah lagu ini mungkin kita perlu ada kajian nanti selanjutnya tentang masalah lagu khusus gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ini mungkin pertanyaan pamungkas dari akhwat, Ustaz. Ustaz, saya pernah bermimpi. Di dalam mimpi itu isinya ada yang berkata seperti ini. Janganlah kamu dengarkan musik karena lirik dan syairnya melalaikan dan datangnya dari syaitan. Bagaimana Ustadz sebagai saya yang bermimpi seperti itu menyikapi hal tersebut? Naam, subhanallah. <tuh> mimpi. Insyaallah semua pernah bermimpi. Mimpi itu ada yang bermakna. Ada mimpi yang hanya bunga tidur. Yang tidak ada maknanya. Ada mimpi-mimpi yang di dalamnya ada nasihat-nasihat bahkan ada sebagian orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana sikap kita menyikapi mimpi-mimpi nasihat mimpi-mimpi petuah itu pada hakikatnya karunia Allah buat kita maka terimalah petunjuk dari Allah yang lewat mimpi selama tidak bertentangan dengan agama kita nanti dapat lagi mimpi Ustaz ana mimpi lain Ustaz katanya musik itu halal انت dengarkan gitu kan. Wah, ini mimpi yang mana yang mau diikutin? Jadi intinya mimpi itu yang sesuai dengan agama itulah yang kita kita ikutin. Tapi kalau tidak sesuai, ya. Wallahu Baik, nampaknya tadi pertanyaan terakhir ya dari Aqad juga dan Betul. ikhwan juga. Oh, maaf mungkin uh, waktu juga kita yang sangat sempit sekali. Mungkin Ustaz ada rangkuman Ustaz buat audiens. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Shallatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali kita mengkaji sebagai seorang muslim. Allah jalla jalaluh mengatakan ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafa. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian kepada ke dalam agama Allah ini secara kafah Wa la tattabi'u khutuwatish-shaytan. Jangan ikuti jejak-jejak syaitan. Innahu lakum 'aduwwun mubin. Syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata buat kalian. Bagaimana dengan urusan musik ini? Mungkin ada hal-hal yang sebelum kita Islam, kita sudah lakukan. Kemudian setelah belum kita ngaji, kita sudah lakukan. Setelah kita ngaji, ternyata enggak boleh. Ya berusahlah kita untuk meninggalkannya agar kita kafah Islam kita. Kita benar-benar mengikuti agama Allah secara sempurna. Juga tadi sudah saya sampaikan. Mungkin nanti ada orang-orang yang mengatakan tentang kajian-kajian kita ini. Ya itu mah orang-orang yang ekstrim lah. Orang-orang yang enggak benar, subhanallah. Mungkin. Apa? Wahaboy Ustadz. Wahaboy. Wahaboy. Apa mah wahaboy? <laughs> Hah? Laku-laku Ustaz. Oke, okay. macam lah seperti itu. Kita harus sabar. Kita menyampaikan agama Allah tanpa ada unsur apapun. Dan itu kewajiban kita. Ikut enggak ikut, ya kita doakan semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan tetap kita harus santun. Tadi kita bacakan tentang perkataan ulama masalah menghancurkan alat-alat musik. Ingat, menghancurkan alat-alat musik itu itu adalah tugas hayah amar ma'ruf nahi munkar kalau kita punya mungkin di negara-negara Islam itu adalah polisi yang ditugaskan untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran itu mereka lah yang bertugas Jadi jangan antum keluar dari sini masuk rumahnya tetangganya Pish, ya. enggak lah, ya toko musik itu ya gimana toko musik hancur-hancur gitu enggak enggak tetap ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum bil hiya ahsan ajaklah mereka kepada jalan Allah dengan hikmah, dengan nasihat-nasihat yang baik Dan dengan dialog yang dengan cara lebih baik pula Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka Dan yang kita sampaikan Itu adalah pendapat ulama-ulama besar itu bukan pendapat ana Bukan pendapat teman-teman Bukan pendapat ustad-ustad Itu pendapat Imam Syafi'i Pendapat Imam Malik Imam Malik ini pernah ditanya Imam Malik itu di kampungmu orang-orang pada main musik Dipikirnya Imam Malik membolehkan musik Apakah Imam Malik inna ma'af alul fusaq minna yang berbuat itu orang-orang fasik di kampung kita ada memang. Tapi yang berbuat itu siapa? Orang-orang enggak benar Bukan itu pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa. Kemudian kita lihat Imam Bukhari, Ibn Hibban, Al Ismaili, Imam Nawawi, Ibn Salah Kemudian Ibn Hajar al ni terus. Itu yang bisa anda sampaikan Kalau anda yang, sampaikan, yang anda sampaikan benar itu dari Allah Jala-jala Kalau salah dan kurang berkenan Itu dari diri anda Allah dan Rasulullah yang terbebaskan dari kesalahan itu Wassalamualaikum warahmatullahi wa wabarakatuh